Assalamualaikum Saudara-saudaraun berita malam edisi hari ini Kamis 29 September 2016 dibacakan Ardian Polisi buru penodong Kadis Perindak Kopiren. Polres Langsa tangkap 8 pengedar sabu dan ganja. 100 hektar sawah dilanda kekeringan di Aceh Utara. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah tim Newsroom SRMB FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Majalengka, Radio City 94,4 FM dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Roxmawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Misrum Serambi FM. Darlun Polres Biren memburu tiga orang tersangka yang mengancam Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Biren Darwansyah dengan menodongkan pistol. Kapolres Biren AKBP Heru Novianto mengatakan pihaknya telah menyebarkan anggota di lapangan guna menangkap para pelaku penodong Kadis Berindakob Biren. Ketiga pelaku nekat melakukan pengancaman terkait masalah proyek. Menurutnya aksi pelaku meresahkan masyarakat apalagi salah seorang dari mereka menggunakan senjata api. Kapolres berharap warga yang mengetahui keberadaan tersangka segera melaporkan agar para tersangka segera ditangkap. Diberitakan sebelumnya, tiga orang pria mendatangi rumah Darwansyah, Kadis Prindakobiren, di Juli, Menasajuk, Kecamatan Juli, Rabu Malam. Setelah terlibat pertengkaran, seorang pelaku menodongkan pistol. Namun Darwansyah melakukan perlawanan dan mengejar pelaku dengan parang. Berlun Satuan Res Narkoba Polres Langsa selama bulan September menangkap 4 tersangka komplotan pengedar sabu dan menyita barang bukti 7,01 gram. Polisi juga menangkap 4 pengedar ganja dengan barang bukti yang disita 3,90 gram. Wakap Polres Langsa, Kompol Andi Kirana mengatakan pengungkapan jaringan pengedar sabu maupun ganja tidak terlepas berkat bantuan masyarakat. Para tersangka ditangkap di lokasi terpisah dan waktu berbeda di bulan September ini. Untuk tersangka sabu yang ditangkap berinisial AM 36 tahun, DB 28 tahun. Dari tangan mereka disita 4 paket sabu seberat 0,69 gram. Dari hasil pengembangan ditangkap kembali SU 53 tahun dan AB 33 tahun. Bahkan polisi turut menyita 2 pucuk senjata rakitan, 1 magazen M16, 21 butir amunisi kaliber 5,56 dan 1 granat lontar. Para bukti diamankan pada operasi pengrebekan di Gampung Paya Bujuk Belang Pase Kecamatan Langsa kota sementara empat pengedar ganja yang ditangkap yaitu MA 35 tahun Sf 51 tahun dan RS 51 tahun serta ML36 tahun saat ini 8 pengedar sabu dan ganja ditahan di Mapolres untuk proses hukum dan pengembangan lebih lanjut. Berlun seratusan hektar sawah yang tanaman padinya sudah berusia dua bulan di desa Payabunot, kecamatan Bandar Baru Aceh Utara dilanda kekeringan. Kondisi ini berpeluang besar terjadinya gagal panen. Dari informasi yang berhasil dihimpun, kekeringan terjadi dikarenakan air dari waduk tepin kebu di desa jamuan atau berjarak 7 km tidak sampai mengalir ke areal sawah warga Payabunot. Kekeringan juga tidak luput dari kemarau yang masih melanda. Zulkifli, petani payabunot, menyebutkan kekeringan sawah dimulai sejak satu bulan lalu, sehingga tanah di areal sawah sudah mulai retak. Tanaman padi pun sudah berwarna merah dan terancam mati jika tidak mendapatkan sumber air dalam waktu dekat. Zulkifli menambahkan gagal panen di areal sawah akibat kekeringan sudah sering terjadi karena areal sawah di desa payabunot masih mengandalkan sistem tadah hujan. Warga berharap pemerintah mencari solusi dengan membangun irigasi agar sawah bisa dialiri secara maksimal. Darlun 9 kelompok tani di Aceh Jaya, Kamis pagi menerima 39 unit hand traktor sebagai alat kerja petani membajak sawah. Alat tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Aceh Jaya, Tengku Maulidi, yang berlangsung di halaman Dinas Pertanian dan Peternakan Aceh Jaya. Tengku Maulidi mengatakan bantuan ini kepada kelompok tani yang berasal dari dana APBN Murni tahun 2016. Dengan adanya bantuan alat pertanian, diharapkan petani dapat melakukan cocok tanam dalam setahun dua kali. Ia juga meminta para petani bisa termotivasi dalam hal bercocok tanam sebab saat ini pemerintah terus mengalirkan berbagai bantuan kepada petani dengan harapan masyarakat akan lebih makmur. Sementara Kadis Pertanian dan Peternakan Aceh Jaya M. Jamin Ibrahim mengatakan bantuan hand traktor yang diberikan kepada para petani berjumlah 39 unit. Bantuan alat ini dibagikan kepada 9 kelompok tani yang ada di 9 kecamatan di Aceh Jaya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederlun seorang pelaku kejahatan bernama Hermanto, 40 tahun, warga Tanjung Sari, Batang Kuis, Deli Serdang Sumatera Utara, diringkus polisi kamis pagi. Dalam pemeriksaan terungkap, selain pencuri sepeda motor, ternyata pelaku juga merangkap sebagai pengedar narkoba. Hermanto diringkus polisi dari kediamannya. Dasar penangkapan ini sendiri, setelah polisi menerima laporan dari Afrizal yang kehilangan sepeda motor beberapa waktu lalu. Berkat penyelidikan mendalam pelaku, pencurian itu pun mengarah kepada Hermanto. Tapi dalam penangkapan ini polisi tidak menemukan sepeda motor korban. Justru ketika tubuh tersangka digeledah, petugas menemukan lima paket sabu-sabu. Kasuk humas Polres Deli Serdang AKP Agustiawan mengatakan sabu-sabu ini ditemukan di dalam saku celana tersangka. Polisi meyakini tersangka bukan sekedar pengguna narkoba, melainkan juga sebagai pengedar. Saat ini penyidik masih mendalami keberadaan sepeda motor yang diduga telah dijual tersangka kepada penadah. Derlun PT. Penggadaian bekerjasama dengan Polri melaksanakan sosialisasi kerjasama tentang peningkatan sistem pengamanan dan penegakan hukum di lingkungan kerja PT. Penggadaian. Acara yang berlangsung di Hermes Palace di Jalan tenya Makam Banda Aceh, kami siang diikuti karyawan dan pimpinan PT. Penggadaian, sejumlah anggota Polri dan pihak terkait. Deputi Bisnis PT. Penggadaian Area Banda Aceh Mulia Manaf SE SA, dalam sambutannya mengatakan dalam rangka pengamanan aset perusahaan PT. Penggadaian telah melakukan pengamanan secara optimal namun dalam kenyataannya masih terjadi berbagai bentuk kejahatan dan gangguan keamanan. Atas dasar tersebut diperlukan kerjasama dengan Polri dalam rangkaian peningkatan pengamanan di lingkungan PT. Penggadaian dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana. Selain itu diperlukan peningkatan dukungan dari Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Mulia Manap berharap agar pelaksanaan peningkatan pengamanan dan penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif dan efisien. PT Pegadaian dan Polri akan terus melakukan pengawasan dan pengendalian. Poderlun, kondisi kehidupan Nur Asiah, 56 tahun, warga Gampung Awi Kecamatan Iditunong, Aceh Timur, kini sangat memprihatinkan. Selain daerah kemiskinan, janda tua itu kini tinggal sebatang kara di rumah panggung yang mulai kropos dan terancam ambruk. Saat ini, dinding dan lantai rumah yang ditempati Nur Asiah telah banyak yang bolong dan lapuk. Atap rumah yang terbuat dari daun rumbia juga telah bocor. Untuk melindungi diri dari terpahan panas dan hujan, Nur Asia menutupi dinding dan atap dengan tenda dan plastik. Ia mengaku sudah belasan tahun tinggal seorang diri di rumah tersebut. Suaminya, Matrisat, telah meninggal dunia sebelum Aceh dilanda konflik. Asia sempat dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Salbiah, namun telah terlebih dahulu meninggal dunia. Kini Asia hidup sebatang kara. Untuk makan sehari-hari, Asia terpaksa mencari barang bekas dan menjualnya ke agen. Asia mengaku selama ini belum pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah. Ya, tidak berharap banyak, namun hanya menginginkan rumah yang layak huni. Dari Newsroom Seram di Tanjung Permais, berita malam, edisi Kamis 29 September 2016. Berita pagi Seram BFM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.